tetap、ah、ada belum lagi di b e を a s i di m き n a nah ini k こ l が u m ます。berantas korupsi ini m 見 s こと d i t e r t i そ k a n nih y で n g す。e l a m a ini ini loh. Selama ini terlewatkan oleh masyarakat tuh yang DLRJ ini, dan mereka selalu menganggap polisi, padahal tuh lebih liar dan lebih parah. Peres-peresannya itu tuh DLRJ ini, salah satu contoh itu di stasiun kota, jalan yang besar itu paling sering saya lihat tuh, nggak pickup, nggak truk, pasti b i s a t o p i n dan pasti yuk mesti store dia duit punya gitu loh. Mohon diperhatikan itu, makasih. Ada Bapak Agus, silakan. Terima kasih.、Uh, ini hal ini sudah sering terjadi. Itu terutama di daerah Bekasi dan daerah Bogor Kalau、e, minta izinnya itu juga minta izin a g a SIPA, surat izin、e, perusahaan angkutan Tambah lagi masih ada lagi surat pengarmuat Diminta lagi Yang lebih lucu lagi Kalau kita minta izin di Bekasi Terus bawa barang ke Bogor Nanti di Bogor ditangkep lagi sama polisi lagi Diminta SIPA dan、e, apa itu surat izin pengarmuat yang minta di Bogor. Nah, lalu surat-surat semacam ini kalau satu perusahaan mobil berangkat dari Jakarta ke Surabaya melalui dua puluh kota, apakah harus izin dua puluh tempat? Ini yang jadi pertanyaan besar. Dari dulu ini sudah begini memangnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ada Bapak i a n t o silakan.、Uh, selamat siang. Saya cuma mau komentar gini aja Pak.、Uh, inti dari semua kalau saya lihat a d a l a dari pemimpin utama kita Pak ya. Kalau atasnya benar,、eh, pasti semua benar kebawahnya. Memimpin suatu negara kan seperti memimpin sebuah keluarga. Kalau rumah tangga itu, kepala rumah tangganya benar, pasti semua anak istrinya juga benar. Itu aja sih Pak dari saya. Pak Zainal, silakan. Halo. Halo. Baik, Silakan Pak Zainal.、Uh, ini memang itu, memang aparat kita itu, aparat kita itu udah rusak. アパーゲテイト、サリウワゴンド h マンダウア、イトウダーラハプバンラジアウムランジ、イトウダーラハプバンラジアウムランジ、イトウダーラハプバンラジアウムランジアウムランジアウムランジアウムランジ t ウトウダーラハプバンラジアウムランジアウトウダーラハプバンんジアウトウダーラエイバランジアウトウダーラエイバランジアウトウダーラエイバランジアウトウダーラエイバランジアウトウダーラエイバランジア Alasannya ada aja lah yang m a u t a n g g lebihan, yang inilah m、nah, Kalau negara kepengen benar ya Mestinya presiden itu harus membenahi aparatnya dulu Dari polisi, jaksa, LLD, itu pada h a r a p n rusak lah Ada juga yang benar sih, mungkin masih c u m a n Kalah sama yang rusak, gak ada kelihatan rusak semua negara kita nih Yaudah, Assalamualaikum Pak Haryo, selamat siang, s i l a k a n Pak Selamat siang Uh, memang kan begini, Pak Anu, Kalau masuk pegawai negeri itu kan Harus bayar mahal Jadi mungkin Itu di AALCR itu Mau cari tambahan buat ini Buat Apa, ganti duitnya yang dulu Nyoko itu Begitu, saya kira Terima kasih ya, Pak Iya, terima kasih Pak Rio Pak Richard, selamat siang, s i l a k a n Pak Itu kelihatannya harus dilaporin balik Dan dituntut balik Pak Freddy selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Freddy ya, Ini y a i praktek ini udah lama sekali Dari tahun zaman Pak Harto juga udah ada Cuman makin parah sekarang、dan、Yang paling parah itu Bekasi ya Jadi saya juga punya pabrik di Pangkalan 2 Bekasi Kalau saya kirim barang saya kontraktor saya, Itu saya tetap tuh Mesti sediain duit ekstra oleh supir Dan itu selalu ada yang minta di jalan tuh Itu sebenarnya sih Bukannya ini, bukannya wajib ada ya Tapi diada-adain gitu loh Kalau memang peraturannya jelas, kan udah ada, kita udah ada buku kir, udah apa yang memang harus dibetulin atau untuk bawa barang. Namanya aja mobil barang ya, kita kan perlu kir tuh. Dan yang di kir itu biasanya mobil barang, angkutan umum, kenapa harus ada tambahan lagi. Inilah ekonomi biaya tinggi yang mafianya belum bisa diberantas nih sampai sekarang. Udah sampai Pak Freddy Numberi juga, menteri perhubungannya dari TNI tetap n gak bisa memberantas, saya bingung deh. Makasih. Terima kasih Pak Freddy, Pak Hengki. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Hengki. Saya tidak setuju dengan b e r j a l a izin trayek itu. Saya sendiri pernah membawa angkut mobil angkut a n g saya diberhentikan dengan beredik LLD gitu, s a y a u lawa. n Karena ini mobil kita kan di daerah Indonesia, kita bayar S N K, nggak usah pakai izin-izin trayek dari mana, itu cuma hanya. o k u m n y a aja tuh cari uang terima kasih. selamat sore Pak Heri. Ya sudah lah itu maksudnya LLAJR minta bulanan tuh. Bayar bulanan aja aman kok ya terima kasih. Pak Jeki. i Silakan.、Uh, kalau ditanya angkutannya kalau angkut barang ke rumah petugas LLAJRnya nggak ditilang tuh bu. Ah itu aja bu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Jeki Pak Robert selamat sore. y a silakan. Ah, begini aja, kalau masalah itu bagi yang sudah kena, ya dicatat aja siapa namanya, di mana dia kena, ya tinggal laporin aja. Kalau perlu di, di, di koran, di, di segala macam berita bagaimana sebenarnya. Jadi kalau bagi orang tidak ngerti masalah administrasi, jangan d i t e m p a t k a n di lapangan, di kantor aja. Karena begitu itu mempersulit, mempersulit orang. perjan orang semuanya s e g a r a n y a j a d i n y a terhambat dia bikin sama dia demikian aja mbak ya terima kasih pak Robert pak Karya selamat malam selamat malam baik kabar、uh, anda saya melihat petugas l l a d itu sudah kebablasan kalau petugas l l a d itu kan seharusnya kan cuma ngurusin yang memang betul-betul perusahaan angkutan jangan semuanya perusahaan-perusahaan yang swasta yang bukan kan bisa dari plat BK plat nomor polisinya yang plat kuning itu kan bisa ketahuan bahwa itu perusahaan umum yang untuk angkutan atau tidak. Jadi itu kalau saya lihat petugasnya sengaja mencari a l a s a n dan ini harus cepatnya diklarifikasi oleh、uh, aparat penegak hukum terutama dari d p r d atau d p r r i yang m e n e r b i t k a n perda atau undang-undang tersebut karena harus s e p e r t i Ini sangat、uh, mengganggu investasi di Indonesia, khususnya untuk pabrik-pabrik di dalam negeri maupun pengusaha-pengusaha bukan pabrik yang punya toko dan sebagainya. Karena sudah terlalu banyak biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik mobil, kita、hmm. harus bayar gear, bayar STNK,、uh, pajak ini, pajak itu. Jadi untuk satu mobil, kita harus bayar berapa? Jadi, ini hmm. usaha dan ini okay. Tidak bisa memberikan nilai aman untuk orang berhitung bagaimana saya Kalau mengantarkan suatu barang dari titik A ke titik B Itu、okay. bisa menghitung quotationnya Tapi n g g a k bisa n i b a t i b a ada a saja biaya yang tidak t e r t u a g i t u Oke,、okay. Bapak kami telah、Terus、terima maksudannya Bapak silah, Terima kasih Dan saya beralih ke Pak Muhammad, selamat malam Pak Muhammad Ya, selamat、okay. malam iya s i l a k a n Pak Muhammad saran saya cuma satu minta yang di tilang itu bayar saja tilang soalnya kalau tidak bayar nanti seperti pepatah m e n g a s a s k a n hilang kambing lapor, hilang kebuk jadi lapor aja pasrah aja lah negeri edan thank you selamat malam Pak Budiman どういうこと Itu gimana? <laughs> Kalau saya baca peraturannya, 2,5 ton ke atas gitu loh. Memingungkan ya Pak ya? Iya, simpang、gimana? siur. Jadi gimana? Tapi saya nggak mau pusing, udahlah saya bikin aja. Udah gitu tiap 6 bulan harus perpanjang, Bu.、Mm -hmm. Itu kan tiap kali perpanjang biaya. y a y a itu aja deh, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Budiman.